Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah. wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah wa ba'ad. Ikhwati fi Allah, baik hadirin. Jamaah Masjid Raya Al-Ukhuwah, Kota Madia Bandung, Kota Bandung, ataupun para pendengar Radio Raja Bandung, baik di Radio 14 Jun 6 AM, melalui streaming Radio Raja Bandung di mana saja anda berada, melalui YouTube ataupun Facebook di channel Facebook dan YouTube Radio Raja Bandung, para pendengar. Radio Albayan Cianjur Pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa Untuk melanjutkan Kajian tentang amalan hati Kita sudah Selesai membahas bab tobat Kita masuki bab sobar Asobru luhatan sabar menurut bahasa adalah habsul nafsi anil jaziy, wa sabruhu hasbuhu. Secara bahasa sabar artinya menahan diri dari kesedihan. Kesabarannya itu menahan dirinya. Allah Subhanahu wa Jalla berfirman Wasbir nafsaka mal ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajha wala taqdu ainakum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghafalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa Wa kana amruhu furotah Sabarkan dirimu Beserta orang-orang Yang menyeru kepada Rabb mereka setiap pagi Dan petang Karena menginginkan Wajah Allah Jadi ketika beribadah Kepada Allah setiap pagi dan petang Secara ikhlas itu banyak godaan, banyak gangguan yang menyebabkan kita ingin berhenti dari ibadah itu berpaling kepada urusan dunia nah, Perlu sabar, sabarkan dirimu beserta orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan petang karena menginginkan wajahnya Wa la ta'du 'anhum jangan kalian palingkan mata kalian dari mereka karena kalian mengingini kehidupan dunia Juga jangan kalian ikuti orang-orang yang telah kami lalaiakan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu dan urusannya melewati batas Jangan diikuti tuh orang yang karakternya tiga Pertama hatinya sudah Allah palingkan dari mengingat Allah Gak pernah zikir Gak pernah mencari ilmu Terus kedua hawa nafsu Ketiga urusannya melewati batas Jangan kalian ikuti Jangan kalian taati yang seperti itu Jadi untuk bisa Selalu bersama-sama orang yang menyeru Allah pagi dan petang secara ikhlas Untuk terus fokus kepada mereka tanpa berpaling Itu butuh kesabaran Menahan diri untuk tetap bersama mereka itulah sabar Jadi secara bahasa sabar itu menahan diri Wa istilahan adapun sabar secara istilah adalah as-sabru nafsi anil jaz'i wal anitashakki wal jawarih an latfil hudud washaqqis wa nahwihima Secara istilah sabar adalah menahan diri dari pertama kesedihan, Kedua, menahan lisan dari mengeluh Ketiga, menahan anggota badan Menahan dari apa anggota badan ini? Dari menampar-nampar, memukul-mukul, mencakar-cakar pipi atau mengoyak-ngoyak pakaian Ketika apa? Ketika memperoleh musibah Sikap seperti ini harus dilakukan ketika memperoleh musibah Menahan diri dari kesedihan Menahan lisan dari keluhan Menahan anggota badan dari semua tindakan yang merugikan Sebab umumnya ketika dapat musibah Orang tidak terkendali baik ucapannya ataupun tindakannya ucapannya menjerit-jerit lisannya mengucapkan perkara-perkara perkata atau perkataan-perkataan yang menunjukkan keputusasaan tangannya juga kadang-kadang menjambak-jambak rambutnya sendiri memukul pipinya mengoyak pakaiannya Gogoleran, lolongseran, siga budak terdibari jajan Itu orang yang tidak sabar ketika memperoleh musibah Definisi barusan dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Sabirin. Undah itu artinya persiapan atau bekal bagi orang-orang yang sabar Itulah definisi sabar Secara istilah Menahan hati Agar tidak uh, Sedih Kedua menahan lisan Agar tidak berkeluh kesah Ketiga menahan Anggota badan dari tindakan Tindakan yang merugikan Nas-nas yang jelas Dari Al-Quran dan As-Sunnah Menunjukkan Pertama sabar ini diperintahkan Kedua anjuran Ketiga menjelaskan Keutamaan dari sabar Keempat menjelaskan Kedudukan orang yang sabar Kelima menjelaskan Janji yang Allah siapkan Bagi orang yang sabar Berupa pahala Dunia ataupun di akhirat Kita akan bahas dulu Ayat-ayat Al-Quran tentang kesabaran Berkata Imam Ahmad Dhaqarah subhanah as Sabra fil-Quran finnahwit isina maudia Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan sabar dalam Al-Quran di 90 ayat di sembilan puluh tempat dan Allah mewajibkan sabar ini atas hamba-Nya sebagaimana perintah Allah dalam surah An-Nahl 127. dua tujuh wasbir wama sobroka illa billah bersabarlah kamu ini perintah bernada perintah sabarlah kamu dan tidaklah kesabaran kamu itu kecuali karena Allah juga Ali Imran ayat 200, ayat terakhir Allah berfirman Ya ayuhalladhina amanusbiru wa sabiru wa rabitu Wattaqullah la'allakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaran kamu Sobi, uh, Isbiru wa sabiru, sabar, kuatkan kesabaran wa rabit atau murabathah ngaronda istilahnya tapi di jalan Allah berjaga-jaga baik di border di apa di apa tuh border tuh di perbatasan dengan negeri orang negeri kafir dan sampai ada musuh nyelen, nyelinap masuk atau ketika musim perang malam-malam Prajurit tidur ada sebagian yang jaga yang piket itu murabatoh. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Dua dua perintah, sabar dan kuatkan. Warabiyatu dan berjaga-jagalah di jalan Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bahagia. Itu ayat yang bernada perintah bahkan kesabaran ini Allah perintahkan kepada manusia untuk dijadikan sebagai penolong Allah berfirman wastainu bisabri wasshalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan salat Penafsiran para ulama tentang hal ini luas Salah satunya adalah Ya Agar kamu mampar oleh pertolongan kepada Allah Jangan abaikan dua ini Sabar dan sholat Siapa yang istiqamah di atas sabar Istiqamah di atas sholat Baik kualitas ataupun kuantitas Dijamin deh Allah pasti bakal Menurunkan pertolongannya Sabar dan sholat adalah Pengundang turunnya Pertolongan dari Allah Semua orang bisa Melakukan ini? Enggak Allah menyatakan Wa inna la kabiratun Sesungguhnya sholat itu Sesuatu yang berat Bukan berat secara fisik Tapi berat secara Psihis Secara fisik mahnya Tidak Membutuhkan tenaga yang gede, tidak membutuhkan energi yang besar. Sholat tidak membuat kita ngos-ngosan, sholat tidak membuat kita berkeringat, sholat tidak membuat kita ini menjadi pegal-pegal. Beda dengan futsal, futsal mah pegal-pegal, lemas, keringetan, ngos-ngosan. Tapi orang lebih lebih prefer futsal, lebih semangat futsal daripada sholat. Sholat mah gratis, futsal mah bayar. Habis futsal harus minum. Kadang tidak sekedar minum harus makan karena haus. Nggak ada orang yang selesai sholat mana air haus nggak ada. Kenapa kamu kayak kehausan begitu? Kan habis sholat. Enggak, sholat tidak menimbulkan efek seperti itu. Secara fisik sholat itu apa? Enteng. Terus kenapa Allah menyatakan sholat itu berat? Serap sihis. Banyak orang yang ototnya gede gitu ya, badannya juga menonjol, otot-ototnya, perutnya kaya Kasur gitu Tapi sholat tidak mampu Rukuk sujud tidak mampu Melangkah ke masjid tidak mampu Gunung tinggi Kan ku daki Lautan Ku seberangi Masjid madi lewat Berat secara apa? Serap sihis, Kata Allah Wa inna halaka biratun itu berat Illa alal khashin Kecuali bagi orang yang khusyuk Sorat adalah Sebuah kebutuhan Ada sesuatu yang terisi Dari jiwa ini dengan solat Dan ketika Isi jiwa tersebut Kosong Dia merindukan kembali Ya Dalam surah 48 Allah berfirman Wasbir lihukmi rabbik Bersabarlah kamu Dalam menjalankan Hukum-hukum Dari Rabbmu Itu semuanya bernada Perintah Kedua Untuk memotivasi Allah Azza wa Jalla tidak sekedar memerintahkan kita untuk sabar. Allah juga memberi apa yang diistilahkan dalam bahasa yang keren dengan sebutan pangbibita. Agar manusia itu kabita sehingga terdorong untuk sabar. Apakah pangbibita itu? Fawa idus sobar. Faidah faidah, keuntungan keuntungan dari kesabaran. Orang yang sabar itu untung. Apa keuntungannya banyak? Dunia akhirat, lahir, batin, individu ataupun kolektif itu memperoleh keuntungan karena kesabaran. Apa saja sih faidah faidah kesabaran? Ada dua jenis. Pertama, fawaidus sober fit dunia. Beberapa faidah sabar di dunia. Nanti di akhirat juga kita bahas. Adapun yang pertama. Di antara faidah kesabaran di dunia adalah. Allah akan menjadikan orang yang sabar itu sebagai imam dalam urusan agama. Imam itu kullu mayu'tada, kullu mayu'tamma, fahuwa imamun. Semua orang yang diikuti dalam masalah agama itu imam. Bukan semata-mata pemimpin formal. Seperti bupati, wali kota, camat. Ketua RT, Ketua RW atau Menteri atau Presiden Bukan semata-mata itu Tapi ini keimaman dalam masalah agama Walaupun jabatan formalnya gak ada, gak punya dia Ke RT-RT acan Tapi dalam masalah agama dia diikuti Makanya disebut imam Seperti imam madhab yang empat imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad Kenapa mereka disebut imam? Sebab mereka menjadi ikutan dalam masalah agama Jutaan bahkan mungkin miliaran orang di sepanjang zaman dan tempat Mengikuti pendapat mereka dalam beragama Dalam hal aqidah dalam hal ibadah, fikih, dalam hal muamalah, akhlak, dalam semua hal. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan yang lainnya di di bidang hadis. Kenapa mereka disebut imam? Sebab pendapat-pendapat dan penjelasan mereka menjadi ikutan. Diikuti oleh jutaan bahkan mungkin miliaran sejak zaman mereka hidup sampai sekarang. Mungkin sampai hari kiamat Termasuk kita Kita menyebut mereka sebagai imam Karena memang mereka itu Ikutan Kita mengikuti mereka dalam perkara agama Mereka menjadi imam Dalam masalah agama Karena dua Pertama Karena sabar Kedua karena yakin Sabar ketika belajar Oh uh, belajar itu pait loh Belajar itu berat loh Belajar itu perlu pengorbanan Dengan berbagai macam bentuk pengorbanan Tenaga ya jelas Waktu ya jelas Fikiran, hati Dan juga finansial Uang Semua yang kita miliki dikorbankan Demi apa? Demi ilmu dan hanya orang-orang yang sabar dan tabah yang berhasil sukses meraih ilmu tersebut. Adapun orang yang tidak sabar bisa tumbang di tengah jalan. Belajar nahu semangat gede di awal, pas belajar susah faham. Lir genihnya ilmu nahu teh, sugante pang babari, nah sugante babari. Lebih mudah belajar grammar Dalam bahasa Inggris Daripada Nahusoraf Bahkan Nahusoraf itu Bahasa tersulit di dunia Dibanding bahasa-bahasa asing lainnya Katanya Karena dari satu kata bahasa Arab saja bisa pecah menjadi lebih dari seratus kata. Dari satu kata, pecahannya bisa lebih dari seratus kata. Dari fa'ala satu kata menjadi fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, mif'alun, mif'alun, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ilayuf'alu. Itu dari satu kata masuk ke wazan apa? Af'ala yuf'ilu if'alan Fahuwa mu'ilun Dan seterusnya Masuk uh, wazan lain Tafa'ala ya tafa'alumu Tafa'ulan mutafa'ilun Dan seterusnya Satu kata bisa ratusan Pecahannya Lier hentak? Lier Cekno bodoh <laughs> Kalau sudah tahu rumusnya jadi gampang gitu ya. Tanpa harus dihafalkan asal tahu rumus jadi bisa gitu. Maka banyak orang yang belajar bahasa Arab tahunan tetap gak bisa-bisa. Gak menguasai ya. Karena kebayang terlalu banyak yang harus dihafal padahal gak terlalu banyak. Sedikit gitu ya. Cuma kawannya yang banyak. Tanpa kesabaran nggak bisa. Sabar dan yakin menyebabkan seseorang menjadi imam dalam masalah agama. Allah berfirman, Waj'alna minhum aimmatan Yahduna bi amrina lama sabaru waknu bi ayatina yukinun. Coba lihat, ya. Al-Quran suruh As-Sajdah 24 menyatakan Dan kami telah jadikan di kalangan manusia beberapa imam Pemimpin Yahdun Nabi Amrina Yang memberi petunjuk dengan perintah kami Berarti imam itu dalam masalah agama Karena memberi petunjuk dengan syariat Allah dengan agama Allah. Kenapa Allah menjadikan mereka itu sebagai imam lama sabaruk karena kesabaran mereka itu pertama. Yang kedua wakar Nabi ayatina yakinun dan mereka itu kepada ayat-ayat kami yakin. Itu modalnya dua sabar dan yakin. Ini bertaut sabar dengan yakin. Orang yang tidak yakin Tidak bisa sabar Makanya Mualif menyatakan Fabi sabri wal yaqin Tunalul imamatu fiddin Dengan sabar dan yakin Bisa teraih keimaman Dalam perkara agama Siapa yang sabar Allah akan jadikan dia imam Sabar ketika belajar Kedua sabar ketika mengamalkan hasil pelajaran Ketiga sabar ketika mengajarkan Apakah mengajarkan perlu kesabaran? Ya iyalah Karena ketika mengajarkan itu Seluruh potensi kita keluar Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang dan seterusnya Semuanya keluar Tanpa sabar gak bisa. Dan sabar setelah semuanya itu berlalu. Setelah ngajar harus sabar harus. Ada reaksi loh. Dari orang-orang yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Orang-orang yang merasa tersentil dengan pelajarannya. Walaupun si Ustadz gak berniat menyentil. Ustadz menyatakan... Judi itu haram enggak boleh. Si penjudi merasa tersinggung tersindir ini Ustaz bawel amat, comel. Comel bahasa Sundanya bukan bahasa Malaysia. Konon bahasa Malaysia comel itu artinya apa? Lucu ini Ustaz comel, oh lucu. Bukan. Eh usil gitu, bawel. para anak muda, anak mudi gitu, cobalah jangan terlalu mengikuti kawan nafsu jiwa muda dengan cara pacaran dengan cara ah seperti itu, anak-anak muda tersinggung dengan hal itu cobalah kalau beragama itu jangan nambah-nambah, jangan mengurangi jangan dirubah gitu orang yang suka nambah-nambah, diem gak? Enggak tersinggung ah ini orang nih. Mulai ngentil-nyentil saya. Bereaksi semua. Ada ustaz yang dibenci banyak, jangankan ustaz, nabi ada yang membenci banyak ya. Bukan karena kesalahan si ustaz atau nabi, tapi memang orangnya aja nyebelinnya luar biasa. Ada orang yang mau dakwah ditentang di demo ada banyak ya Itu risiko Kalau seorang dai, Seorang usad begitu dapat hambatan Karena ada yang membenci Ada yang tidak suka Ada yang mendemo ah, Jadi usad mau berat eh, Banting setir sajalah sudah Mending jadi selebritis ah, Itu gak sabar namanya Jadi sabar Di dalam Proses di setiap fase proses yang dilalui. Ketika belajar. Ketika mengamalkan. Ketika mengajar. Dan seusai itu semua. Butuh kesabaran. Apakah para ulama Imam syafi'i, Imam Ahmad. Imam Abu Hanifa. Imam Malik. Tidak ada tantangan. Tidak ada yang benci. Banyak. Yang mau fitnah Banyak. Sampai imam-imam itu dipenjara. Kemudian dipukuli. Ya. Teralami oleh mereka semua Sabar Plus yakin Kalau gak yakin gak bisa sabar Yakin akan Semua kebaikan dari Kesabaran itu Maka mereka menjadi imam Di setiap tempat dan waktu Walaupun tidak Kenal, tidak tahu, tidak ketemu. Nama mereka harum dan setiap namanya disebut selalu diiringi dengan doa rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka. Inilah faedah pertama dari kesabaran Allah akan jadikan imam dalam masalah agama. Kedua, fauzul sabirinabi maiyyatillahi subhanahu wa taala lahum. Kedua adalah kebahagiaan orang-orang sabar karena dapat ma'iyatullah bagi mereka. Ma'iyatullah itu artinya penyertaan Allah. Allah menyertai mereka. Kata siapa? Kata Allah. Allah dalam Al-Qur'an salah satunya dalam surah Al-Baqarah 153 menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha" ma'asabirin Hai hey orang-orang yang beriman minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat innallaha ma'asabirin karena sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar oleh Allah disertai itu keutamaan kalau ada orang yang menyanggah, ah disertai oleh Allah, maka tidak menjadi keutamaan. Itu sebab Allah menyertai semua makhluk termasuk orang kafir. Mana ayatnya? Ada banyak. Allah menyatakan, Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Wahuwa ma'ahum aynama kanu. Ya. Dalam surah Al-Hadid Allah menyatakan: "Walla dikhalaqas sammawati walat fi sitati ayam, thummas tawa' al arsh. Yalamu ma yajju fi al wa ma yakhrujumin huwa ma yanzilumin as samai wa ma yarju fiha wahwa ma akum ainamakuntum." Allah lah yang menciptakan langit dan bumi pada enam hari dalam waktu enam hari kemudian dia istiwa di atas arsy dia tegak di atas arsy di mana Allah ar-rahmanu alal arsy istawa Allah itu istiwa di atas arsy kata siapa kata Allah sendiri dalam Al-Qur'an lalu apakah untuk bisa sampai kepada Allah harus pakai helikopter <laughs> karena Allah ada di atas kalau ada yang menyatakan begitu Tuh orang-orang Salafi wahabimah katanya Kalau mau mendekati Allah tuh harus pakai Apollo Orang yang berkata Begitu persis Seperti yang Allah jelaskan Dalam Al-Quran Tentang Fir'aun Ketika Nabi Musa ditanya di mana Allah itu ada di langit Apa kata Fir'aun Hei Haman Haman Buatkan bagi saya bangunan yang tinggi Agar saya bisa melihat Tuhannya Musa Orang yang ngomong tadi sepemikiran Dengan Fir'aun Kata Nabi Sa, Tuhanku Tuhanmu itu ada di langit Oh kalau begitu tolong bang, apa, Bikinkan bangunan yang tinggi Saya mau melihat Tuhannya Musa Nah yang tadi itu sepemikiran tuh. Memang temannya Dia gagal faham Disangkanya Kalau Allah ada di atas arus Di atas langit itu Untuk mendekati itu apa? Harus secara fisik Enggak Allah sendiri menyatakan Thummas tawa al ars. Allah istighfar di atas ars. Sekalipun ada di atas ars, ya allahumma ya lijufil ardi wa ma ya kruju minha wa ma yan zilu minas sama wa ma ya kruju fiya wahum ma akum Sekalipun Allahnya ada di atas arus, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, dan Allah selalu menyertai kalian semua, kalian semua makhluk, baik mukmin ataupun kafir, dimanapun kalian berada. Dalam ayat lain, wah wah ma'hum ainamakan, ainamakan, Allah menyertai mereka semua dimanapun mereka berada. Ya orang kafir disertai oleh Allah Iya Kalau begitu apa istimewanya Orang-orang sabar disertai oleh Allah Kalau orang kafir pun Sama disertai oleh Allah Bedanya dari aspek Makna Makanya ketika menjelaskan Hal ini para ulama Menerangkan Ma'iyatullah Ada dua Pertama ma'iyatullah amah, yang kedua ma'iyatullahil khasah Ma'iyatullah yang umum dan yang khusus Ma'iyatullah yang umum itu Allah menyertai seluruh makhluk Baik manusia, malaikat, jin, binatang, benda-benda mati itu disertai oleh Allah Berasaskan ayat tadi wahwama akum ainamakuntum wahwama ahum ainamakanu. Ia ya, dan makna disertai di sini artinya diketahui, diawasi, gitu ya, dilihat, ditatap dan seterusnya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza Wajalla. Itu maknya ammah. Uh, kedua ma'iyah khasah. ma'iyah dengan makna khusus itu khusus kepada manusia spesial kepada orang sabar kepada orang taqwa, kepada orang berbuat kebaikan Allah menyatakan innallaha ma'al muttaqin innallaha ma'as sabirin innallaha ma'al muhsinin Allah itu Menyertai orang-orang bertakwa, Allah menyertai orang-orang yang sabar, Allah menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ah, itu spesial. Makna menyertai di sana adalah melindungi, menolong, menguatkan, membimbing, dan makna-makna positif yang lainnya. Dan ini terfahami dalam semua bahasa, bukan tawil, bukan menyertai secara zat, zat Allahnya tetap di atas arsh. Apakah makna menyertai di sana dengan makna mengetahui, mengawasi? Atau melindungi, menolong Apakah itu takwil? Enggak Itu disebutnya Mabhul minal lafad Pemahaman yang diambil dari lafad Dan ini terpakai dalam semua bahasa Seperti contoh Pada malam purnama Kita ada, ada di Bandung Kita lihat ada bulan di atas Pergi ke Jakarta Ada bulan di atas Pergi ke Surabaya ada bulan di atas. Kita katakan bulan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Apakah maknanya bulan bersama kita itu secara fisik? Enggak. Bulannya di mana? Tetap di atas. Tapi makna omongan tadi adalah cahaya bulan selalu sampai kepada kita dimanapun kita berada. Dalam semua bahasa itu terpakai Makna sebenarnya itu bukan ta'wil Tapi pemahaman Yang ditangkap dari Ungkapan dari kalimat yang Tadi diungkapkan ya Bukan ta'wil Inilah Makna dari Ma'iyatullah bagi orang yang Sabar yaitu Allah Melindungi, Allah Menolong, Allah menjaga Allah menguatkan Dan yang sejenisnya Sebagaimana firman Allah Inna Allah ma'asobirin. Faidah ketiga dari kesabaran. Wah pokoknya faidah kesabaran ma'pi kabitan pisan, ndak atau mata ngacai. Ketiga Allah memberi sekaligus tiga hal yang luar biasa mahalnya kepada orang yang sabar. Pertama shalawat, kedua rahmat, ketiga hidayah. hu. Salawat dapat dari Allah tu kepada orang yang sabar, rahmat juga, hidayah juga. Sebagaimana firman Allah dalam Al Baqarah ayat 155-157, wabashirin sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladina ida as sum musibatun qalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaikah عليهم salawatumil Rabbihim wa rahmah. Wa ulaikahumul muhtadin. Kata Allah berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata sesungguhnya kami semua milik Allah. Dan hanya kepada Allah semuanya akan kembali. Wa ulaika alaihim salawatumirabihim warahmatullahi wa ulaika mu'allimuthadun. Itulah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah dan juga rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadin. Mereka pulalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Tiga tu. Salawat, rahmat, hidayah Tiga-tiganya sekaligus Allah berikan kepada orang yang sabar Di momen itu juga Ketika dia dapat musibah langsung, langsung dia sabar ah, Allah berikan langsung ketiga-tiganya Diberi salawat, diberi rahmat, diberi juga hidayah Salawat Allah itu sudah sering kita jelaskan apa maknanya? Pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Sebagian ulama lain seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, salawat Allah maknanya hidayah juga, rahmat juga, ampunan juga, pertolongan juga. Rahmat ya jelas dan dari rahmat ini lahir. Beberapa keuntungan yang luar biasa. Rahmat bisa melunakkan hati orang yang dapat rahmat itu dari Allah. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Fabima rahmatin min Allah karena rahmat Allah kepada kamu lintalahum kamu menjadi bersikap lunak kepada mereka. Kamu di sini Nabi Muhammad SAW Mereka di sini orang kafir, orang musyrik. Coba kalau kita baca sejarah perjuangan Nabi Ali sallallahu apalagi di awal-awal ketika di Mekah ya, ucapan dan sikap orang kafir orang musyrik tuh nyebelinnya tuh luar biasa, bikin gemesin gitu. Uh, kita bacanya juga gitu kan Cuma sayang Nabi dan kaum muslimin saat itu lemah, gak bisa apa-apa Kecuali berdoa Kecuali pasrah gitu kan Emosi kita itu yang bacanya aja Terbakar itu Kamu dah kasih Abu Jahal Kasih Abu Lahab Yang mapek cukang irung nata Baru baca sejarahnya Belum mengalaminya ya memancing emosi. Nah, kalau Nabi tidak memperoleh rahmat bisa bersikap keras kepada mereka. Tapi karena rahmat Allah kepada kamu, lintalahum. Kamu bersikap lunak kepada mereka. Walau kunta faddan, ghalidul qalb. Kalau kamu bersikap kasar dan keras hati kepada mereka, lan faddu min haulik pasti mereka akan bubar pergi meninggalkanmu bukan mendekat dan masuk Islam enggak ini efek dari apa dari rahmat belum efek rahmat yang lainnya yang sangat banyak ya jadi tiga keutamaan tadi Allah berikan kepada orang yang sabar pertama sholawat kedua rahmat ketiga hidayah itulah Faedah ketiga di dunia Keempat Ini memperkuat poin kedua tadi Poin kedua apa? Orang yang sabar itu memperoleh Ma'iyatullah Disertai oleh Allah dengan makna apa? Ditolong Dilindungi, dijaga, dibantu, dikuatkan Ini poin keempat menjadi rincian dari hal itu Innallaha subhanahu yansurul mu'minina 'ala a'daihim idza sabaru wattaqau Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang mu'min dalam menghadapi musuh-musuh mereka apabila mereka sabar dan bertakwa Ketika banyak gangguan tingkatkan ketakwaan gangguan dalam mencari ilmu, gangguan dalam mendakwahkan ilmu, gangguan ketika berdakwah menyebarkan syariat Islam, gangguannya itu banyak loh. Dari orang kafir iya, dari orang musyrik iya, dari ahlul bid'ah iya, dari ahli maksiat iya. Mereka bergabung menjadi satu ya, sama-sama memusuhi orang-orang yang mendakwahkan kebenaran kebenarannya satu lawan dari kebenaran banyak sekali jenisnya itu lawan dari kebenaran adalah kufur syirik bidah maksiat dan penyimpangan-penyimpangan lain itu bersatu padu walaupun tadi antara orang kafir dengan orang musyrik dengan ahli bidah dengan ahli maksiat itu tadinya bermusuhan tuh tapi begitu menghadapi satu musuh yang sama mereka bisa apa Bisa bergabung Menerapkan prinsip Musuh dari musuh saya adalah Sahabat ya. Musuh dari musuh saya adalah sahabat Ngerti gak ini teh? Musuh dari musuh saya adalah Kawan The enemy of my enemy is friend. Disebutnya begitu. Pertingga? Seganu bingung gitu. Ada kita ada musuh tuh, ya. Ada musuh-musuh, kita gemes benci kepada dia, ingin mencelakai dia. Ini contoh pura-pura, pretending, acting saja. Ada musuh, kita benci kepada dia. Ada pihak lain kita gak kenal Kadang-kadang kita juga Gak suka kepada pihak lain Tapi pihak lain juga sama-sama Memusuhi musuh kita Ya Nah musuh Dari musuh kita adalah Kawan kita Kamu sebel kepada dia? Iya selesai juga sama kita hajar rame-rame Gitu ya Kambing Suka beradu dengan sesama kambing enggak? Ya, umpamai kambing liar tu di hutan, jantan dengan jantan beradu, rusa dengan rusa jantan dengan rusa jantan beradu memperebutkan ahwatnya. Siapa yang menang dia nanti berkuasa gitu ya, bisa mengaweni puluhan ahwat. Ini rusa bukan ikhwan, rusa. Nah, ketika jantan dengan jantan itu sedang seru-serunya berantem datang serigala atau macan atau singa. Apa mereka terus berantem? Enggak, berhenti. Menghadapi musuh yang sama, ya. Mereka kompak. Ini ada musuh bareng ini, Bu. Macan, singa, harimau atau serigala. Mereka kompak. Minimal mereka lari bersama-sama. Kompaknya minimal dalam hal itu Allah menyatakan Allah akan menolong orang-orang mukmin Di dalam menghadapi Musuh-musuh mereka Apabila mereka sabar dan bertakwa Ketika ada yang membenci Tingkatkan ketakwaan. Allah akan menolong Baik yang membenci itu Sekedar omongan membuat kita nyelekit Dekatkan diri kita kepada Allah Allah berfirman: ولقد نعلم أنك يذك الصبرك بما يقولون فسبح بحمد ربهم وكم من الساجدين وعبد ربك حتى يتيك ليقين. Surah Al Hijrah yang terakhir. Sesungguhnya kami tahu bahwa hatimu itu sumpah mendengar omongan mereka, ocehan mereka. Kata Allah subhanahu wata'ala bertasbihlah kamu, bihamdi rubik dengan memuji Rabbmu, wakum minas sajidin dan jadilah kamu orang-orang yang sujud, wa Rabbaka hatta yaatiya kaliyakin dan beribadah kamu kepala sampai datang kematian yang meyakinkan. Jadi ketika mendengar ocehan orang-orang yang bikin kepala pening, kemudian hati sumpek gitu, enggak enak, gemes dan seterusnya dekatkan diri kepada Allah. Biar Allah yang mengatur selanjutnya. Allah akan menolong. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 125 bala. In tasbiru wa tattaku wa ya'tuku min faurihim hadza Yum didukum rabbukum bi khamsati alaf min al malaikati musawwimin. Coba bayangkan. Kata Allah apabila kamu sabar dan bertakwa. Lalu musuh-musuhmu mengepungmu, menyerangmu dari segala arah secara mendadak. Maka Allah akan menolong kamu dengan mengirim lima ribu malaikat yang diberi tanda. Syaratnya dua: sabar dan taqwa. Kalau Allah intens biru beterku. Kalau kamu sabar dan bertakwa, terus ya tukum in faurihim hala musuh menyerangmu, syarat tiba-tiba menggempurmu, mengepungmu. Yum didkum, rubbukum bihamsa ti Allah feminal malak ikatimosawimin. Allah akan mengirimkan 5 ribu malak itu kepada kalian. Allah tolong. Karena apa? Sabar dan takwa Jadi ketika kita umpamanya dibenci oleh orang-orang yang membenci kebenaran yang kita dakwahkan, lalu mereka ngomel, ngomong, berdemonstrasi atau Apapun berkonspirasi Dengan orang kafir Kita bukan melayani Melawan secara fisik lagi Dengan mereka Sudah dekatkan diri kita kepada Allah Ketika kita Sumpah mendengar omongan mereka Sujud dekatkan diri kepada kita, Tingkatkan ketakuan kita kepada Allah Allah kirim tuh lima ribu malaikat Biar mereka yang menangani kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa ya? lihat juga surah ali imran 120 wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kalau kamu sabar dan bertakwa maka tipu daya mereka tidak akan memadharatkan kalian sedikit pun kesalahan banyak dai atau ustadz Ketika ditentang oleh banyak pihak, mereka sibuk melayaninya sampai mengganggu takarub mereka kepada Allah Azza Wajalla. Itu kekeliruan. Itu bukan petunjuk Allah. Ketika kita memperoleh gangguan karena dakwah yang kita lakukan. Petunjuk Allah dekatkan diri kepada tingkatkan ketakwaan Dan tetap sabar Allah sendiri yang akan mengirimkan pertolongan. Itulah poin yang keempat faedah dari apa kesabaran. Kelima. Faidah kelima dari faidah faidah di dunia bagi orang yang sabar. Kemis depan kita bahas. Sekarang mas sudah habis waktunya tinggal waktu untuk bertanya jawab ya apabila ada pertanyaan dipersilakan. Sambil nunggu pertanyaan silakan dikumpulkan Saya bewara, aduh mohon maaf Saya gak bawa hadiahnya Gak ada yang mengingatkan sih tadi Jadi gak ada pertanyaan Ikhwan dan Ahwat Yang punya niat untuk Umroh di bulan Oktober Masih ada kuota Satu atau dua orang lagi Kalau enggak silakan Desember Dengan saya Silakan Yang berminat hubungi saya langsung kedua masih dibuka juga penitipan hewan kurban baik kambingnya atau sapinya atau uangnya untuk dibelikan kambing ya. E, termasuk juga saya enggak mampu berkurban tapi nih saya mau nitip dana operasionalnya. Boleh ya. Boleh berapapun akan kita terima insyaallah. Kedua, di Masjid Umar bin Khattab di halamannya sedang diadakan pemasangan paving block dan pembetonan ya. Karena luas lebih dari 100 meter persegi ya lebih ya. Berapa? 200 meter persegi luas. Jadi biayanya juga cukup luas juga. Simpulkan sendiri. Bagi yang punya uang riba, silakan Salurkan ke sini, bisa Karena akan diinjak di geleng kusetum Di gitu ya. Bagi yang tidak punya uang riba Ya uang biasa juga InsyaAllah tetap akan bernilai ibadah Wa jazakumullahu khaira Sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang ingin akikah, tapi orang tua dan bayinya semuanya ada di Cirebon gitu, di Cirebon, sedangkan ingin akikahnya di Bandung, yaitu lewat Yesan Tarbiatus Sunnah, bagaimana hukumnya? Tidak aftol, yang paling aftol adalah di tempat si ibu dan anak itu lahir. Maknanya si anak itu lahir dan si ibu bertempat tinggal di sana. Karena apa? Karena itu termasuk salah satu kebaikan kepada orang terdekat. Orang terdekatnya keluarganya dan tetangga-tetangga di sekitarnya, ya. Kecuali kalau secara teknis memang tidak memungkinkan, enggak ada tenaga dan seterusnya, ya. Apa boleh buat yang penting penyembelihan karena kelahiran anak tersebut. Boleh tapi mafdul, mafdul itu kurang afdol. Apabila tidak mampu akikah, apakah pahalanya akan tergadai? Kalau tidak mampu tidak, yang dimaksud kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi, semua anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya makna tergadai menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim pahala-pahala kebaikan dari anak itu itu enggak akan sampai ke orang tua kalau tidak diaqiqahkan itu maknanya itupun maknanya adalah kalau dia mampu tahu tapi sengaja tidak melakukannya adapun kalau tidak mampu atau mampu saat itu tapi gak tahu hukum karena kebodohan maka dimaafkan Kalau tidak mampu menjangankan akikah itu zakat dan haji aja yang termasuk rukun Islam Maka tidak terkena kewajiban Jadi kalau ketika lahir tidak mampu si orang tuanya ya Maka ma'adhur ma itu termaafkan Ustaz Anas suka sabar menghadapi Permasalahan-permasalahan yang lain Iya gitu Kerjaan atau masalah apapun Namun tidak sabar jika menghadapi Omelan istri Titik Ini mas curhat Gak ada pertanyaan Terus Kalau omelan istri Tidak sabar menghadapi omelan istri Gimana apa dia diam? Berarti sabar tuh. Atau lebih tepatnya kuulen. Kalau istri ngomel, pertama cari akar masalahnya. Apakah ngomelnya karena kesalahan kita yang fatal sampai istri ngomel? Kalau itu yang terjadi, akui salah minta maaf. istri Maaf saya tidak akan sekali-kali lagi sebagai kompensasi beri hadiah. Maaf, maaf. Sambil peluk enggak apa-apa diusap. Walaupun kita ngusap dia ngerobes umpamanya. Besok atau enggak berapa lama pergi keluar ke toko emas beli 100 gram emas. Kasih sebagai tanda maaf saya nih saya kasih hadiah. Dijamin ketawa dia. Dan dia enggak akan ngomel-ngomel lagi. Tapi kalau ngomel-ngomelnya lebay. Bukan karena kesalahan suami, karena karakternya buruk gitu ya. Cerewet bawel memang. bibir Ipis biwir. Disebutnya ipis biwir. Dan merupakan bentuk sikap nusur sang istri nasihati dia, didik dia. Itu dosa besar loh. Nusuz bukan dosa kecil, dosa besar. Jangankan ngomel-ngomel, gak bicara tapi baed. Tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak tepat, baed. Itu sudah kedurhakaan. Imam Ibnu Kathir Rahimahullah ketika menafsirkan Al-Quran Surah An-Nisa 34 وَالَّتِي تَخَافُنَا نُسُّزَهُنَّا نُسُّزَهُنَّا Wanita-wanita yang kalian khawatirkan berbuat nusus. Kata Imam Ibnu Kathir, al-Mar'atun Nasizah hia al-Qadi batul Izaujihah al-Mubai'atul Fiwajihah. -fi wanita yang nusus adalah wanita yang marah kepada suami dan bermuka masam atau cemberut di wajahnya di hadapan suami. Baru itu saja sudah nusus. Apalagi selain dia cemberut, bahkan lebih cemberut melotot, gitu ya, sambil keluar kata-kata yang nyelekit. Apalagi sampai semenjak kita berumah tangga Belum pernah sedikit pun saya bahagia Oh itu sudah habis itu pahala-pahala si istri Walaupun pahalanya sebesar sebanyak buih di lautan habis itu Jangan sampai seperti itu ya Para wanita Ingat ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW Kemudian ditanya Apakah kamu punya suami? Iya. Kaifah antilahu, bagaimana sikapmu kepada dia. Kata wanita ini, tidak pernah aku malah mengabaikan perintah suamiku. Kecuali dalam hal yang aku tidak mampu. Apa kata Nabi? Fanduru kaifa antilahu, fainnahu jannatuki wanaruki. Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam an Nawawi yang dimaksud suamimu adalah surgamu atau neraka. Kamu adalah suamimu penyebab kamu masuk surga atau neraka. Kalau kamu taat surga, kalau kamu durhaka sehebat apapun amal ibadah kamu, kamu neraka. Thalaathaun ya, la turfaun salatu min ruusim il lishibra. Ada tiga golongan manusia. Yang sholat sholat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal, udah balik lagi mentok, udah alias sholat yang gak diterima. Salah satunya lah wanita yang durhaka kepada suaminya. Jadi kalau su istri ngomel-ngomel kepada suami, karena memang karakternya yang buruk, tidak sabaran, tidak konaah, ya, tidak ridho terhadap nasib yang dia alami selama berumah tangga dengan suaminya dan seterusnya maka perlu dinasihati wanita itu kasihan sudah di dunia sengsara disengsarakan oleh suaminya di akhirat celaka juga dia jadi lihat kenapa si istri ngomel ya karena kesalahan kita kah kalau kesalahan kita akui dan minta maaf lalu rubah kasih hadiah tapi kalau umpamanya Ya kesalahan kita kecil Tapi ngomelnya Seminggu Itu juga lebay Nasihati juga dia ya. Iya. Ada pertanyaan dari penonton di Facebook Ketika mendapatkan ujian yang sangat berat Kemudian memohon dan Menyatakan kepada Allah Saya gak kuat dengan ujian ini Ya Allah Mohon agar ujiannya segera diangkat Apakah ini termasuk bersabar dalam menghadapi ujian Allah dari Nenden Maya Kifai? Dari Nenden di di Facebook. <laughs> dari Nenden di Facebook. Iya Nenden di Facebook. Barakallahu fiik. Kalau kita mempernah ujian yang menurut kita berat, lalu kita berdoa Allah sesudah nggak kuat lagi dengan ujian ini segera angkat ujian ini perkataan saya nggak kuat lagi itu keliru karena Allah berfirman لا يكلف الله نفسا إلا Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya kekuatannya dia sebenarnya kuat Cuma dia lemah. Lalu mengungkapkan perkataan gak kuat. Bukan gak kuat, gak mau kuat. Dia kuat. Beda antara gak kuat dengan gak mau kuat. Seperti umpamanya seorang istri cemberut. Lalu oleh suami jangan cemberut begitu senyum dong. Kata sih gak bisa. Bukan gak bisa itu, tapi gak mau Bisa gak dia senyum? Pasti bisa, tapi gak mau aja itu Ya Senyum dong, gak, gak bisa Itu bukan gak bisa Tapi apa? Gak mau Karena senyum itu refleksi hati Kalau hatinya memang kesal Mangkal, ya Bibirnya juga gak mau Untuk membentuk Senyum manis yang dia miliki Enggak Bisa enggak? Sebenarnya bisa, cuma mau enggaknya tuh. Samalah dengan seperti itu. Jadi orang tadi sebenarnya kuat. Buktinya apa? Buktinya dia belum buruh diri. Bukan belum, tidaklah belum diri, ya. Tidak putus asa, tetap berdoa. Jadi kalimat saya sudah enggak kuat, enggak tahan itu hilangkan. Allah Maha tahu daya kekuatan kita dan Allah tidak akan memberikan musibah melebihi kemampuan kita. Pasti mampu cuma mau atau tidaknya kita mempertahankan kemampuan tersebut. Adapun doa berikutnya, Allah angkat penderitaan ini dari saya itu boleh. Boleh meminta seperti itu. Ustaz bagaimana cara dakwah yang paling benar Bagi seorang yang baru saja berhijrah Apakah belajar menimba ilmu dulu Sehingga dia siap untuk menyampaikan dakwah Atau ketika dia mendapat sedikit ilmu Langsung dia sampaikan Jangan Jangankan yang baru hijrah Ustaz atau bahkan ulama pun Belajarnya tidak berhenti Pada prinsipnya Setiap muslim itu Belajar itu untuk pertama kali untuk dirinya sendiri terlebih dahulu Bukan untuk orang lain Mau ngajar mau tidak Mau ngaji mau tidak Mau ngisi kajian atau tidak Dia tetap belajar Untuk dirinya sendiri Setelah untuk dirinya sendiri baru dia sampaikan kepada orang lain Bukan baru belajar kalau ada jadwal ngajar Aduh, besok ngajar eh, baru baca-baca. Enggak. Ah, besok mah enggak ada jadwal, jadi bebas enggak akan baca-baca. Itu keliru. Belajar pertama untuk siapa? Untuk diri sendiri. Maka ada jadwal ngajar atau tidak. Ada jadwal kajian atau tidak. Ada jadwal dakwah atau tidak. Si da'i si usat tetap wajib dia belajar, membaca, membuka kitab untuk dirinya sendiri. Itu yang harus dia lakukan ya. Nah Lalu apakah Kalau yang baru belajar dapat ilmu Langsung sampaikan dapat ilmu Langsung sampaikan Pertama Kalau itu dijadikan sebagai Jadwal rutin tidak boleh Karena Untuk bisa menyampaikan Tidak sekedar menguasai materi Semata-mata Tapi ada aspek lain Kul hadhihi sabili ad'u ila 'ala basir. Katakan inilah jalan hidupku aku mengajak manusia kepada di atas basir. Basir itu ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang empat hal. Pertama, ilmu tentang materi dakwah. Materi yang akan didakwahkan. Dia harus kuasai. Kedua, Ilmu tentang metodologi dakwah. Ketiga, ilmu tentang madu. Un. Madu un itu apa? Orang yang akan kita dakwahi. Kita harus tahu mereka itu pemahamannya gimana, level daya tangkap mereka terhadap materi gimana, pendidikan backroundnya. Usahakan tahu untuk menyesuaikan metodologi dan bahasa. Kalau di kampung ya, orang enggak berpendidikan, kita show of force. Apa show of force teh? Unjuk kemampuan biar disangka hebat, pakai istilah-istilah yang gaya. Audiens sekalian di momen yang super urgen ini, saya ingin memberi topik yang up to date. Ke masyarakat awam. Momente apa ya? Urhente apa ya? Up to date apa ya? <gif> Ini usah pintar-pintar ting. Saking pintarnya, ucapannya jadi enggak mengerti. Ini orang enggak tahu uslub da'wah. Akibatnya jadi fitnah. Oleh karena itulah. Maka tidak semua yang kita ketahui Harus langsung kita Sampaikan Apabila kita tidak Mengetahui aspek-aspek lain Yang dikhawatirkan jadi fitnah Kadang kita tahu maknanya Tapi cara penyampaian keliru Jadi fitnah Isinya mengasai Cara penyampaiannya benar Dan bagus Momennya juga tidak tepat Jadi fitnah juga Momennya tepat Metodanya tepat, isinya juga benar Tapi orang yang kita kasih ini dalam keadaan tidak siap untuk mendengar itu Jadi fitnah juga Seolah-olah sama dengan kita menanam benih di tanah yang gresang Jadi enggak? Enggak, enggak jadi, mati si benih itu ya? Wallahu a'lam Ya cukup sampai di sini sebentar lagi maghrib insya Allah kita akan teruskan di hari Kamis yang akan datang Subhanakallahum bihamdika syahadu an la ilaha illa ant Astagfiruka wa atubu ilaiku walhamdulillah rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sendawi Hafizhullah Ta'ala atas penyampaian materinya pada kesempatan Kamis sore yang berbahagia ini dengan tema sabar ya tadi sudah mengusuki bab sabar e, pembahasan bab amalan hati dan insyaallah untuk esok hari kita akan berjumpa kembali di Masjid Darul Isan di Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung dengan pembahasan Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid bersama beliau Ustaz Abu Haidar Sunawai Hafizallahu Taala dan untuk hari Sabtu Insyaallah kita akan menggelar kajian tematik dengan tema Fikih Sholat Idul Adha bersama Ustadz Abu Haidar As-Sendawi Hafidhullah bertempat di masjid Cipaganti Bandung dimulai pukul 16.30 sampai dengan menjelang maghrib sekali lagi untuk hari Sabtu Insyaallah kita akan menggelar kajian tematik bersama Ustadz Abu Haidar Hafizullah Ta'ala Di Masjid Raya Cipaganti Bandung dimulai 16.30 sampai dengan menjelang maghrib dengan tema Fikih Sholat Id Jadi diharapkan untuk bisa hadir karena e, momennya sebentar lagi kita akan melaksanakan Sholat Id pada Hari Raya Idul Adha Baik untuk siaran sore hari ini kita cukupkan sekian kami ucapkan syukran jazakumulahu hoyron Atas atensinya dan mohon maaf Apabila banyak kesalahan dan kekurangan Pada saat penyiaran ini berlangsung Sekinap Kuru Raja Bandung yang bertugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh